Mitra bisnis baru-baru ini Menko Maritim yang baru Rizal Ramli mengkritik secara publik rencana Garuda membeli 30 pesawat baru yang menurutnya bisa membuat Garuda bangkrut. Dan Rizal juga mengkritik proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang menurut Rizal tidak masuk akal. Untuk membicarakan hal tersebut saya sudah bersama pengamat politik Bonnie Hargens. Bang Boni bagaimana pendapatnya soal ini? Ya saya pikir pertama nggak ada salahnya juga Pak Riza Ramli mengatakan itu Karena kan beliau belum mengetahui bagaimana Medan politik di dalamnya Dan dia juga baru dan belum tahu bagaimana Mekanisme koordinasi antar menteri Upaya dia untuk menyampaikan kepada publik Itu sebetulnya memperlihatkan Kegelisahan etiknya dan juga Komitmen dia untuk melihat dan menyelesaikan persoalan, maka menurut saya gak ada yang salah Cuman memang ini harus ada toleransinya Bahwa setelah memetakan persoalan Sebagai menteri koordinator beliau juga harus Memanggil menteri-menteri terkait untuk melakukan rapat internal dalam konteks pencarian solusi. Lantas bagaimana dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan, jika ternyata Menko yang baru diangkat malah tidak mendukung program pemerintah yang sudah menjadi prioritas Bang Boni. Ya, itu betul. Ada konsekuensi kepada persepsi publik terhadap pemerintah. Tapi saya tidak melihat sejauh itu, Mas. Tidak se-extrem itu. Karena Parisal ini kan baru masuk ke kantornya dan dia sedang memetakan masalah. Dan upaya dia menyampaikan kepada publik, itu sebetulnya bagian dari cara dia untuk menggali persoalan. Tetapi seperti apa penyelesaiannya? Kita tunggu. Menurut saya, waktu dalam 3 bulan itu cukup efektif nanti untuk bisa mencari penyelesaian. Sebagai usulan, tentu saja kerja pemerintah itu harus lebih banyak di balik layar. Oleh karena itu, memang rapat-rapat teknis dan pengambilan keputusan yang konkret itu penting dilakukan oleh Menteri Koordinator bersama Menteri-Menteri terkait. Parisal itu figur yang sangat ideologis. Dia sangat prorakyat. Lalu bagaimana dengan statement yang mengajak Wakil Presiden Pak Yusuf Kala untuk melakukan debat terbuka guna membahas prorakyat Program pemerintah di sektor kelistrikan ini, Bang Boni. Ya, saya pikir itu boleh-boleh aja sebagai upaya pendidikan politik, relahan saja ada perdebatan publik yang melibatkan stakeholders itu, apakah Pak Pak Menteri yang lainnya juga. Saya kira itu juga perlu. Cuman yang paling penting kan mekanisme institusional, mekanisme kelembagaan dari pemerintah, dari kabinet seperti apa. Nah ini harus rapat internal. Makanya saya setuju setelah bicara di media, Pak Rizal juga harus memanggil menteri-menteri yang terkait dan bersama memetakan persoalan kedepan. Cuman Begini mas, tantangan terbesar ini kan Kebijakan yang sudah diambil Membawa konsekuensi teknis pada pendanaan Dan sebagainya, jadi kalaupun sekarang Mau dibatalkan, itu ada kerugian yang juga Harus ditanggung oleh negara, dan ini juga Menjadi pertimbangan yang berat buat menteri Yang sebelumnya, karena semua pilihan Akan membawa konsekuensi yang tidak baik Jadi menurut saya, perlunya keputusan Di tangan presiden kemudian untuk Apakah kebijakan ini mau dilanjutkan atau tidak Dengan konsekuensi yang sama buruk, tetapi untuk Jangka panjang tentu pembatalan misalnya Pembangunan listrik itu, itu juga bisa dibatal Karena tidak realistis misalnya, meskipun sudah mengeluarkan biaya. Demikian pengamat politik Bonnie Hargens, saya Gery Sadewa.